Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersuah dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini, Jumat 5 Januari 2024 bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini sederalun dari Aceh Singkil yang dilaporkan Dede Rosadi. Sederalun terminal tipe C Singkil yang berada di kawasan Pulau Saro, Kabupaten Aceh Singkil kembali beroperasi setelah sekitar 7 tahun terlantar akibat tidak difungsikan sesuai peruntukannya. Peresmian kembali ditandai dengan gunting pita oleh PJ Bupati Aceh Singkil Azmi Kamis kemarin. Selanjutnya dilakukan pesiju oleh Forkopimda Aceh Singkil secara bergantian hadir dalam peresmian dan pesiju pengoperasian kembali terminal tipe C Singkil diantaranya anggota DPRA, Asmaudin, serta pejabat lainnya. PJ Bupati Aceh Singkil, Azmi, dalam kesempatan itu menginstruksikan jajaran dinas perhubungan setempat agar menghidupkan terminal tipe C Singkil selama 24 jam dengan cara musola terminal harus dimakmurkan. Selain itu, harus disediakan warung di terminal yang buka siang malam mengingat sopir travel bisa datang kapan saja. Pada bagian lain, Azmi menyatakan pihaknya juga telah menyiapkan bus gratis untuk melayani penumpang asal kepulauan banyak dari Pelabuhan Anak Laut ke terminal tipe C Singkil. Selanjutnya dari terminal, penumpang bisa naik becak ke tujuan akhir. Setelah dari Aceh Singkil, kali ini ada berita dari Aceh Tamiang yang dilaporkan Rahmat Wiguna. Cedaralon jaringan listrik di Pulau Tiga, Kecamatan Tamiang Hulu, Aceh Tamiang sempat padam total akibat kabel tanah di kolong jembatan Kota Kuala Simpang dipotong orang tak dikenal pada Kamis dini hari. Kasus ini sudah dilaporkan PLN ULP Kuala Simpang ke Polres Aceh Tamiang. Manajer PLN ULP Kuala Simpang Joni Faisal menduga pemotongan kabel berdiameter 240 mm ini didasari motif pencurian. Dampaknya pelanggan PLN dirugikan karena terjadi pemadaman. Joni menyebut dugaan pencurian ini diketahui ketika jaringan listrik padam ke wilayah Pulau Tiga dan Makodim 0117 Atam pada Kamis sekitar pukul 2 dini hari. Pelacakan penyebab padamnya jaringan listrik ini dimulai dari Gardu Induk Tualangcut hingga wilayah Pulau Tiga. Joni menjelaskan kondisi kabel tanah saat itu ditemukan sudah terpotong dalam kondisi gosong. Dugaan kuat kerusakan ini akibat ulah orang tak dikenal yang memotong kabel. Kerusakan akibat dugaan pencurian ini sedang dalam perbaikan. Setelah dari Aceh-Tamiang, kita beralih ke Aceh Selatan bersama laporan Ilhami Syaputra. Sederalun beberapa tiang listrik di Jalan Nasional Kawasan Rantau Sialang, Kecamatan Klut Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan, nyaris tumbang. Saat ini kondisi tiang listrik tersebut sudah sangat miring ke arah badan jalan. Ketua Pusat Kajian Analisis Transaksi atau Pukat Aceh Adi Irwan mengatakan kondisi tiang listrik yang hampir tumbang ke badan jalan itu sangat meresahkan pengguna jalan dan rawan menelan korban. Karena itu ia meminta agar PLN ULP Kota Fajar segera menindaklanjuti dan ditangani. Sementara itu, manajer unit layanan pelanggan PLN Kota Fajar, Iwan Syaputra, membenarkan bahwa ada beberapa tiang listrik yang sudah miring ke badan jalan. Ia mengaku pihaknya sudah melakukan antisipasi dengan pemasangan kawat penahan. Iwan menambahkan untuk penanganan secara permanen saat ini sudah diorder materialnya dan jika sudah ada, segera ditindaklanjuti. Setelah dari Aceh Selatan, kali ini ada berita dari Banda Aceh yang dilaporkan Indra Wijaya. Syederalun warga Kecamatan Darul Imarah dan Pekan Bada Aceh Besar menolak rencana penampungan sementara pengungsi rohingya di asrama PMI kawasan Ajun Jempet, Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar. Penolakan itu mereka sampaikan dalam rapat bersama yang diinisiasi PMI Aceh terkait rencana penempatan sementara pengungsi rohingya di asrama PMI di Ajun Jempet. Rapat lintas sektor itu dihadiri oleh Ketua PMI Aceh Perwakilan dari UNHCR, Forkopimda Darul Imarah dan Pekanbada, para kecik, serta tokoh masyarakat Ajun dan Jempet Ajun. Dalam rapat tersebut, warga Kecamatan Darul Imarah dan Pekanbada Aceh Besar menyatakan menolak ditempatkan pengungsi rohingya di PMI Ajun Jempet karena menyangkut kenyamanan dan kesiapan masyarakat secara mental. Selain itu mereka berasumsi arus pengungsi Rohingya terus berdatangan ke Aceh... ...sehingga sangat berkemungkinan akan ditempatkan juga di asrama PMI Ajun Jempit... ...yang bisa membuat kenyamanan masyarakat sekitar terganggu... ...terutama gampung-gampung yang terdekat dengan asrama PMI. Camat Darul Imarah Muhammad Basir mengatakan... ...masyarakat yang berada di sekitar lokasi asrama PMI tersebut... ...sangat keberatan dengan rencana penempatan para pengungsi Rohingya. Pasalnya lokasi tersebut belum memadai untuk dijadikan tempat penampungan etnis Rohingya perihal masalah keamanan. Terlebih saat ini Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi pada Februari mendatang. Setelah dari Banda Aceh, kita beralih ke Biren bersama laporan Yusman Din Idris. Sederalun Aliansi Mahasiswa Biren kembali melakukan aksi damai menuntut kepastian kapan pengungsi etnis Rohingya di Biren dipindahkan. Sebab hingga saat ini, para pengungsi Rohingya itu masih ditampung di SKB Cotgapu, Biren. Padahal Pemkap Biren sudah berjanji segera memindahkan manusia perahu itu. Dalam aksi pada Kamis kemarin, seratusan mahasiswa memasuki areal komplek kantor Pus Pemkap Biren di Cotgapu. Mereka membawa spanduk maupun kertas karton. Inti pesan yang mereka tuliskan meminta pengungsi etnis Rohingya yang selama ini ditampung sementara di Biren agar segera dipindahkan. Puluhan personil Polres Biren ikut mengamankan aksi demo di bawah koordinasi Kabak Ops Polres Biren dan Waka Polres Biren. Dalam aksi demo tersebut, mahasiswa juga membakar satu ban mobil di depan kantor Pus Pemkap Biren. Para mahasiswa dengan mikrofon dan satu mobil pickup meminta para pejabat untuk menepati janji yang disampaikan dalam aksi sebelumnya. Di hadapan mahasiswa, Seddaka Biren Insinyur Ibrahim Ahmad menjelaskan, tuntutan mahasiswa menyangkut pemindahan Rohingya yang sekarang di SKB Codgapu Biren sedang diupayakan dan sudah mengirim surat ke PJ Gubernur Aceh. Usai mendengar berbagai penjelasan, para mahasiswa membubarkan diri. Setelah dari Biren, kali ini ada berita dari Aceh Utara yang dilaporkan Jafarudin. Sedera Loon, 2 uit 9 pejabat pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Setara Eselon II di Aceh Utara ternyata batal dilantik pada Rabu Sore. Kedua pejabat yang dimutasi jabatan itu batal dilantik PJ Bupati Aceh Utara, Dr. Mahyuzar MSI, karena keduanya tidak hadir ke lokasi pelantikan di Pendopo Bupati Aceh Utara di Loksemawe. Dua pejabat tersebut adalah Insinyur Risawan Bentara MT yang menjabat asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan. Ia dijadwalkan akan dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan Daya. Kemudian Sarifuddin MAP yang menjabat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aceh Utara akan dilantik menjadi staf ahli Bupati Bidang Keistimewaan Kemasyarakatan dan SDM. Belakangan diketahui Sarifuddin dan Risawan Bentara tidak hadir ke Pendopo sehingga batal dilantik. Informasi diperoleh serambinews.com, Sarifuddin tidak hadir ke lokasi karena sedang sakit. Namun untuk risawan bentara belum diketahui sebab tidak hadir saat pelantikan. Sementara pihak BKPSDM Aceh Utara memastikan bahwa keduanya telah mengetahui mendapat mutasi jabatan dan akan dilantik pada Rabu kemarin. Undangan juga sudah dikirim kepada semua pejabat yang akan dilantik dan mereka sudah memberikan konfirmasi terkait kehadiran. Anda sedang mendengarkan Berita Utama Serambi FM. Sedaralun kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar sidang fonis Rafael Alun ditunda. JPU optimis putusan sesuai tuntutan. Seder Alun sidang putusan atau fonis terhadap terdakwa kasus gratifikasi dan TPPU Rafael Alun Trisambodo ditunda menjadi Senin pekan depan. Meski putusan tidak jadi dibacakan pada Kamis kemarin, jaksa penuntut umum dari KPK yakin fonis Rafael akan sesuai dengan tuntutan. Jaksa dari KPK Wawan Yunarwanto menyebut JPU sudah menyampaikan semua fakta dan bukti pada persidangan Pada sidang dengan agenda tuntutan Jaksa KPK menuntut Rafael Alun dipidana penjara selama 14 tahun penjara Dan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah subsidir 6 bulan penjara Tak hanya itu, eks pejabat pajak ini dituntut pidana tambahan untuk membayar uang pengganti Senilai 18,9 miliar rupiah subsidir 3 tahun kurungan Sebelumnya putusan atau vonis terhadap Rafael akan disampaikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor pada Kamis pagi Namun ditunda menjadi Senin pekan depan Pihak Jaksa KPK mengaku tak keberatan dengan penjadwalan tersebut Lantaran ini kewenangan Hakim Saudara Loon, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional Iran klaim jumlah korban tewas ledakan bom capai 84 orang Ini merupakan rangkaian informasi pagi, sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Sederalun Otoritas Iran merevisi jumlah korban tewas akibat ledakan bom pada peringatan kematian seorang jenderal terkemuka. Otoritas Iran mengatakan, dua ledakan di selatan negara itu menewaskan 84 orang. Sebelumnya dilaporkan bahwa 103 orang tewas dalam ledakan di Iran Selatan di Makam Jenderal Garda Revolusi Qasem Soleimani. Ketika para pelayat berkumpul tepat 4 tahun setelah ia tewas dalam serangan drone Amerika Serikat. Revisi jumlah korban tewas ini juga dikonfirmasi oleh Kepala Layanan Darurat Iran, Jafar Miatfar. Ia mengatakan penghitungan jumlah korban jiwa sebelumnya keliru disebabkan oleh fakta bahwa beberapa jenazah telah terpotong-potong dan dihitung beberapa kali. Miadfar mengatakan bahwa 284 orang terluka dalam peristiwa yang disebut sebagai serangan teroris di kota Kerman di Iran Selatan. Ia menambahkan bahwa 195 orang masih dirawat di rumah sakit. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Jumat 5 Januari 2024. Informasi pagi ini juga bisa anda dengarkan kembali melalui situs www.serambi.fm.com. Follow juga Instagram @serambi.fm. Syukur alun, wassalam.